Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setiap kali Orang Akan naik tingkat Biasanya selalu dimulai dengan ujian Ada ungkapan Inna Allah, jika Arawa ayerfaa abdahu ibtalahu. Allah apabila menghendaki ingin menaikkan derajat dari hambanya, maka Allah akan mengujinya. Umat Islam jangan sangka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dari ujian inilah kualitas kita, mutu kita. Sebagai hamba Allah akan bisa dinilai. Fil imtihan yukramul mar'u awyuhan. Di dalam ujian inilah orang akan dimuliakan atau direndahkan. Kadang kita diuji dengan ujian yang menyusahkan. Sehingga kalau kita tidak sabar kita tidak lulus. Tapi ada ujian yang... Berupa kenikmatan Ini menurut saya lebih berat Banyak sekali orang yang diuji dengan kesusahan Dengan penderitaan, dengan kesengsaraan Dia tahan dan lulus karena dia sabar Tapi ketika orang diuji dengan kenikmatan Dengan kekayaan, dengan kepandaian, Dengan pangkat yang tinggi Kadang-kadang malah gak lulus mereka tidak bersyukur, bahkan menjadi sangat apa namanya, berbuat yang tidak semestinya. Karena itu kita harus waspada tidak hanya terhadap ujian yang berupa penderitaan, tapi lebih-lebih kalau kita diberi ujian berupa kelebihan-kelebihan. Kalau orang diuji dengan penderitaan, dia bisa sabar, tapi ketika diuji dengan misalnya, dia lalu meremehkan orang-orang yang tidak mempunyai kepandean ini namanya tidak lulus ujian, demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh